على اله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته الى يوم لقاء ربه فإن قصد قول حديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشرحه من بدا سدها فإن كل محدثه بدعه وكل بدعه و كل مالا في الله إخوان الأخوان رحيمني ورحيمك الله. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i yang mana nikmat hidayah nikmat taufik nikmat hidayah nikmat as-sunnah adalah nikmat-nikmat yang luar biasa agung yang hendaknya kita jaga dan hendaknya kita syukuri Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada junjungan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya kepada para sahabatnya, para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Adapun pembahasan pada sore yang berbahagia di tempat yang mulia ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan yang minggu lalu telah kita bahas. Ini tentang apa? 10 kaidah di dalam mensucikan jiwa. Sebelum kita mulai, mungkin ada bagusnya kalau kita murojaah, kita ulang kembali kaidah-kaidah tersebut. Yang sudah mencatat dulu bisa dilihat lagi. Kaidah yang pertama apa faedah yang pertama, Pak? at tawhid aslu ma tazku bihi an-nufus. Kejarlah itu. Tauhid adalah pokok dari penyucian jiwa. Jadi kalau yang minggu lalu mungkin terlewat, minimalnya sekarang menuliskan kaidah-kaidahnya beserta nomor-nomor ayatnya. Takwiz adalah pokok dari penyucian jiwa. Dalilnya ada kalau ayat ada banyak ya, ada sekitar tujuh ayat. Di antaranya adalah surat Al-Adiyat ayat 56. Surat Al-Adiyat ayat 50 56. Allah subhanahu wa ta'ala musliman Wa ma'alakutul jin lawal insa Illa li'amudun Dan tidaklah sekali-kali kami ciptakan jin dan manusia Melainkan untuk beribadah kepada aku saja Dan Ibn Abbas Ibn Abbas menafsirkan ayat tersebut dengan makna Mi agar mereka mentawirkanku Kemudian kaedah yang kedua Kaedah yang kedua apa? Doa adalah kunci dari penyucian jiwa begitu ya Doa adalah kunci dari penyucian jiwa Dalamnya banyak Diantaranya adalah surat wafir ayat 60 Surat wafir ayat 60 Allah SWT Keman waqala robbu kumbudu'uni Aszajibulakum dan Rob kalian mengatakan Uduruni berdoalah kalian kepadaku niscaya kami akan kabul. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda lain sasehunakromalumallah ini dan doa tidak ada sesuatu yang lebih berharga di sisi Allah daripada doa dan Mu'tarif bin Sakhir. Seikhir mengatakan saya memikirkan tentang kebaikan-kebaikan. Ternyata kebaikan itu banyak. Ada sholat, puasa dan seterusnya. Dan semuanya, semua kebaikan tersebut ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah SWT tidak akan memberikan kebaikan-kebaikan tersebut kecuali kalau kita minta. Maka saya bisa ketahui bahwasanya sumber dari kebaikan itu ada pada doa. Jadi kalau kita ingin banyak berbuat baik kuncinya ada pada doa. Kalau kita ingin menambah puasa saum atau saum sunnah kita maka perbanyak doa. Kalau kita mendapatkan kesulitan untuk sholat malam perbanyak doa. Kalau kita sulit menyempatkan waktu kita untuk membaca Al-Quran perbanyak doa. Ya, karena itu adalah Pusat atau ya, Sumber diantara Sumber kebaikan Kemudian kaidah yang ketiga Apa kaidah yang ketiga Al-Quran adalah sumber Untuk penyucian jiwa Al-Quran adalah sumber Untuk penyucian jiwa dalilnya diantaranya adalah surat Thaha ayat 123 dan setelahnya surat Thaha ayat 123 dan ayat-ayat setelahnya Allah semata-lah peniman famanita barang sudah ya fala ya firlu wala ya sukoh barangsiapa yang mengikuti petunjuk maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan Celaka. Kemudian ayat setelahnya, waman aarodh an dikri, fa innallahu ma'usatam donka. Barangsiapa yang berpaling dari mengingat, dan para ulama tafsir menyebutkan di antaranya adalah kalau seorang berpaling dari Al Quran dikri, waman aarodh an dikri, fa innallahu ma'usatam donka. Maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Wanahsu yau maltiah mati angga dan kami akan kumpulkan dia dalam kondisi buta. Itu di antara dalil yang disebutkan oleh Sye dalam faidah nomor 3 Kemudian keadaan yang keempat apa? Iti hadul uswah. Mengambil contoh di dalam penyucian jiwa Tidak bisa kita mereka-reka sendiri dalam proses penyucian jiwa Oleh karenanya keliru ketika seorang ingin mensucikan jiwanya Namun melihat kepada metode-metode non-Islam Misalkan dia mensucikan jiwanya dengan metode yoga ya Semedi dan seterusnya Bahkan ada yang berdalil Ustaz kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bertapa di Gua Hira. Nah, itu Nabi sallallahu itu bukan bertapa itu. Beliau itu ya ketika melihat masyarakatnya sudah penuh dengan kesyirikan, maka beliau ingin bermuhasabah diri di Gua Hira tersebut. Dan perbuatan beliau ketika itu bukan menjadi dalil Kenapa? Karena beliau ketika itu belum diutus menjadi Rasul. Beliau ketika itu belum diutus menjadi apa? Rasul. Beliau masih menjadi manusia biasa. Dan ibadah yang harus kita jalankan itu kapan? Ketika ya beliau sudah diangkat menjadi Rasul. Oleh karenanya tidak ada satu ibadah pun yang wajib kita ikuti sebelum beliau di, diutus atau diangkat menjadi seorang rasul. Maka adapun seperti tadi muhasabatun nafsi, bermuhasabah diri itu memang ada dalilnya di dalam agama Islam. Kemudian kaidah yang ke yang kelima 5 Adapun kaidah yang keempat dalilnya surat Al-Ahzab Al ayat 25. Surat Al-Aqza ayat 21 Laqadika nalakum fi rasulillahi Uswatun khasana Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Suri tauladan yang baik Yang antara suri tauladan beliau adalah Dalam proses penyucian jiwa Jangankan dalam proses penyucian jiwa Perkara yang termasuk primer Dalam ya, Tata cara masuk ke toilet saja Itu dijelaskan rinci oleh Rasulullah sallallahu Maka tidak mungkin kalau proses penyucian jiwa itu tidak tidak dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaidah yang kelima, apa kaidah yang kelima? Tazkiyatut tahliyah wa takhliah. Penyucian jiwa itu apa? Mensucikan jiwa dan Menghiasinya dengan berbagai Ketaatan Ini tidak benar Koida STMJ Koida yang kelima mungkin bahasa Yaitu penyucian jiwa Itu Terealisasi dengan Mensucikan jiwa Dan menghiasinya Dengan ketaatan Dan menghiasinya dengan ketaatan mensucikannya dengan apa? Mensucikan dari berbagai macam bentuk keburukan, yang paling inti adalah keburukan diri, kemudian keburukan perkara baru dalam agama, yang tidak dibawa petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mensucikan diri dari berbagai macam kemaksiatan, kemudian kalau sudah kita lakukan itu. Kita hiasi jiwa tersebut dengan berbagai ketaatan, dengan beramal sole, sholat, solat, jaga puasa, sunnah, kudus terus itu. Maka kalau dua hal yang tersebut kita lakukan, maka terrealisasilah proses penyucian jiwa. Maka tidak benar kalau ada kaidah STMJ dari STMJ pak susu telur badut ya bukan. Solat terus maksiat jalan, apa? salat terus maksiat jalan. Ini kaidah yang tidak mungkin mensucikan jiwa. Ya. Solatnya iya, beramal salehnya iya, maksiatnya jalan. Ini tidak mungkin mensucikan jiwa. Dalilnya dari kaidah yang kelima itu ya, di antaranya adalah surat Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkih. Kita lihat di situ ada kata-kata tutahhirun, -kata, mensucikan Kemudian waktu zakim, ya kata Syafrul Zakir di situ ada isyarat penghiasan jiwa setelah pensuciannya, penghiasan jiwa setelah pensuciannya. Ayat 2, ayat 103. Kemudian kaidah yang kena apa kaidah yang kena? Ya, ya menutup berbagai celah atau berbagai pintu yang mengeluarkan seseorang dari proses penyucian jiwa. Menutup pintu-pintu yang mengeluarkan seseorang dari penyucian jiwa. Contohnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat 30. Surat An-Nur ayat 30, Allah qaal: "Qul lil-umri ni la yamtur min absarihi wa yahfadzul furujahu" Sekarang. katakanlah kepada orang yang beriman, tundukkanlah pandangan-pandangan mereka dan jagalah kemauan mereka, yang demikian tersebut lebih suci bagi mereka. Kita lihat, Allah swt memerintahkan kita untuk menunduk pandang-pandangan kita, menundukkan pandangan kita sebelum menjaga kemauan. Kenapa? Karena menundukkan pandangan itu lebih mudah ketika kalau orang sudah melepaskan pandangan, ya, jelatatan kesana kemari maka itu akan lebih susah menjaga kemanuatan. Maka dalam hal ini dijelaskan oleh para ulama dengan istilah sadus darawi, menutup pintu-pintu keburukan. Istilah dalam pakidah besar usul fikih. Topayat sakti ya, saktul zoroast. Saktul zoroast, yaitu menutup pintu-pintu keburukan. Nah, maka yang tidak atau yang belum menikah jangan sekali-kali menyimpan Nomor perempuan. Nah, karena, oh, nggak dia nanti lama-lama pengen cetak. Kalau sudah cetak, sudah terus saling membahas terus. Nanti lama-lama susah memberhentikan. Kalau lebih muda sudah tidak usah punya nomornya sama sekali. Demikian juga orang ketika menyetir di jalan kebelak pengen ke toilet, jangan ke toiletnya itu toilet diskotik. Cari toilet toilet yang memang tempatnya itu suci. Ini ke toilet diskotik, kok ada di sini? Saya pengen ke toilet tadi nggak tahan. Kenapa nggak cari tempat yang lain? Karena kalau sudah masuk ke situ biasanya apa? setah lebih mudah lagi untuk memelincirkan maka kita sekarang masuk ke pembahasan kita itu barusan dibahas secara ringkas saja ya. karena sekarang ada yang minggu lalu berhalangan hadir masuk ke kaidah nomor tujuh Kaidah nomor tujuh tadat burul maut Mawt, wa liqahillahi azawajal Al-fa'idatul sabiatu Tadakurul maut Wa liqahillahi azawajal Kaedah yang ketujuh Dalam proses penyucian jiwa yaitu banyak Mengingat-ingat kematian Dan Pertemuan dengan Allah SWT. Banyak mengingat Kematian dan Pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian di surat Al-Hasyr ayat 18 Al-Hasyr ayat 18 Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Waltauntur nafsu mafaddamat liqad Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dan lihatlah dan ingatlah Apa yang akan terjadi di hari esok Masuknya adalah hari kiamat Hari akhir Kemudian Rasulullah SAW Bersabda Di dalam hadis riwayat Ibn Majah Nombor 4258 Dan hadis ini Dihasankan oleh Syekh Al-Albani Rasulullah Bersabda Aksiru zikraha di miladdad Aksiru zikraha di Perbanyaklah oleh kalian Mengingat-ingat Kematik Kematian itu memiliki dua sifat Ya Yang pertama apa-apa? Kira-kira Datangnya apa? Tiba-tiba Datangnya tiba-tiba Kemudian sifat yang kedua apa? Kematian itu pas Pasti datang Pasti dan Tiba-tiba ya, Betapa sering Kita lihat Ada orang yang Keluar dari rumahnya Sehat Luar biasa Mengendarai kendaraannya Pulang Sudah Menaiki kendaraan yang lain Yaitu ya, Randa jenazah ada orang yang memakai pakaiannya sendiri. Dia kenakan kancing-kancingnya sendiri. Padahal dia sehat. Namun apa? Tiba-tiba di hari itu dengan takdir Allah yang membuka kancingnya adalah orang lain. Ada juga seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, "Siapkan bagiku makanan sekarang." Namun belum sempat dia makan makanan tersebut sudah dicabutnya itu kematian datangnya tiba-tiba tidak mengenal waktu tempat orang semuanya akan didatangi oleh yang namanya kematian maka kematian itu adalah pemisah antara negeri dunia dan negeri akhirat oleh karenanya Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam hadisnya yang berkenan dengan ayat kursi, ayat kursi barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat maka tidak akan ada yang menghalanginya untuk masuk ke dalam surga kecuali apa? kematian karena seorang tidak mungkin bisa masuk ke dalam surga kecuali sudah wafat, kecuali sudah wafat. Dan kematian itu adalah atau sebelum sakaratul maut itu adalah waktu kesempatan kita untuk bertobat. Kalau sudah nyawa berada di kerongkongan atau bagi orang yang hidup di akhir zaman ketika matahari terbit dari dari barat maka ketika itu sudah ditutup pintu taubat maka kita sekarang masih ada di waktu sahnya taubat kalau sudah nyawa berada di kerompongan maka sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya wa laysat at-taubatu lil hatta idza hadara ahaduhumul mautu qala Dan tidak ada atau dan taubat itu tidak sah bagi orang yang terus-menerus berbuat keburukan sampai ketika hadir kepada dia kematian nyawa sudah berada di kerongkongan gurgurah kalau dalam kata hadis malam yughir ya Rasulullah mengatakan taubat itu senantiasa akan diterima malam yughir sebelum ya nyawanya ada di kerongkongannya karena kalau nyawa sudah ada di kerongkongan itu ada suara Gor-goro gor itu dalam bahasa Arab suara yang keluar dari dari kerongkongan. Maka ketika itu sudah ada tidak ada lagi pintu taubat. Ini senada dengan Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Waleesatit taubatulilladzimu yaamalun nasiyah hatta idah falurahajahul hulud kola ini tudulan. Ketika jiwa sudah berada di kerongkongan dia katakan, saya sekarang bertaubat. Tidak bermanfaat lagi ketika itu taubat. Maka selayaknya orang yang ingin mensucikan jiwanya itu banyak mengingat kematian. Berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan, "Aktziru dzikra hadzimun natat," perbanyaklah. Ini kata perintah. Dan hukum asal dari perintah adalah wajib. Hukum asal dari perintah adalah wajib. Dan Sungguh nasihat yang paling mulia adalah ketika kita mengingat kematian. Nasihat yang paling ujar ketika kita apa? mengingat kematian. Makanya kalau ada saudara yang meninggal, bagusnya kita yang urus. Namun tentunya kita harus belajar dahulu bagaimana proses pengurusan jenazah. Oleh karenanya Al-Imam Al-Bazdani, murid Imam Asy-Syafi'i, murid Niyohi, belum mengatakan keadaan itu figur seorang jenazah. Saya selanjutnya berusaha untuk mandikan jenazah. Ya? Kata beliau berharap bahwa agar hatiku itu bisa lembut. Karena itu, kalau kita memandikan jenazah, itu mengingatkan kita akan kematian. Kita lihat badan yang sebelumnya prima segar bugar. Ikan jawa sudah dicabut tidak ada artinya dibolak balik begitu saja. Maka dengan kita banyak mengingat kematian itu akan memacu kita untuk beramal soleh dan menakutkan kita dari terjerumus ke dalam kemaksiatan. Allah subhanahu wa taala bersuruhkan di surat Al Jum'ah ayat 8. All inna al-mautal ladi tafirhun minhu faillahu mulaqihun. Katakanlah Muhammad, kematian yang kalian menghindarinya, berusaha untuk melarikan diri darinya, sesungguhnya dia akan menemui kalian pasti. Maka kematian ini adalah sesuatu yang pasti. Namun kalau dari segi amalan itu sesuatu yang paling diragukan. Kita semua pasti meyakini akan adanya kematian. Namun banyak di antara kaum muslimin kalau kita lihat amalan mereka itu seolah-olah mendustakan akan adanya kematian. Kalau kita tanya, kamu yakin adanya kematian? Betul yakin. Kamu Kenapa belum taubat? Besok aja lah insyaallah. Seolah-olah nyawa itu ada di tangannya. Seolah-olah nyawa itu ada di genggamannya. Bisa dia atur kapan nyawanya bisa dicabut, lost. Berkata Sahib Jubair salah seorang sahabatnya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Kitab Az Zuhur, Nomor 22,2210. Said bin Jubair mengatakan laufa raqa dhikrul maut qalbi fashitu an yasuda alayya qalbi Kalaulah mengingat kematian itu berpisah dari hatiku saya khawatir hati hatiku yang dua akan menjadi rusak Kalaulah mengingat kematian itu berpisah dari hatiku saya khawatir apa? Hatiku itu akan menjadi rusak. Maka diantara sifat seorang mukmin adalah tidak panjang angan-angan. Apa? Tidak panjang angan-angan. Tidak merasa dia akan hidup seribu tahun lagi. Sehingga apa? Sudah. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wataala. Di dalam segala Berkata Sufyan Ibn U'ayyayyad Beliau mengatakan Yakulu Ibrahim At-Taini Ibrahim At-Taini mengatakan Ibrahim At-Taini itu adalah murid dari sahabat Abdullah bin Maslun Beliau mengatakan Basal tu nafsi filjen Saya berhayal seolah-olah saya itu sedang berada di dalam surga. Kemudian saya hayalkan diriku saya memakan pepoahan di dalam surga, meminum dari sungai-sungai yang ada di dalam surga, menikmati bidadari-bidadarinya. Kemudian saya berhayal lagi bahwasanya saya sedang berada di dalam api neraka. Memakan dari buah zaqqum, buah yang berduri. Kebayang kalau makan buah duri, makan e, biji kendoong, pernah? Tidak pernah ya, alhamdulillah. Kebayang kalau makan biji kendoong itu, itu zakum itu makanan yang berduri. Bayangkan, ketika dimakan pasti tidak nyaman. Pak. Kemudian ketika dia minta minum, maka diberikan minuman yang panas lagi nanah dari penghuni makam. Luar biasa siksaan yang ada di dalam neraka. Makanannya luar biasa puru, minumannya luar biasa seburuk dan ujiannya luar biasa berat. Siksaan neraka yang paling rendah itu bagi siapa? Bagi Abu Thalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau itu dipakaikan kepada beliau terompah dari neraka yang dengan dia memakai terompa tersebut mendidih neraka e, mendidih apa otaknya itu azab neraka paling ringan bayangkan memakai terompa otaknya mendidih itu azab neraka paling ringan maka jangan main-main dengan dosa ini ya. jangan main-main dengan dosa ini itu ringan-ringan, seringan-ringannya azab seperti itu. Ah, biarinlah dosa makan nggak mengegalkan seorang di neraka. Yang penting kita bertauhid. Waalaikumsalam. Ya. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah, Shallan, azabnya Abu Thalib dirasakan oleh Abu Thalib itu seperti orang yang paling berat azabnya. Wa huwa ahwanu azab. Padahal Adabnya itu paling ringan Namun dirasa kalau abu tulip Adabnya serasa paling berat ya. Maka hendaknya Akidah kita itu bukan Menjadikan kita bermalas-malasan Atau Mudah-mudahan di dalam berdosa Kita malah sudah meyakini Dosa itu tidak mengekalkan di neraka Tidak Bahkan kita lihat bagaimana Salafus Soleh Sangat berhati-hati dalam kehidupan mereka Walaupun mereka meyakini Dosa itu di bawah kehadap Allah Bisa jadi seorang Mendapatkan ampunan Allah Walaupun dia belum bertaubat Namun mereka tidak main-main Dengan api neraka Kita lanjut ke kaedah Nomor delapan Kaedah nomor delapan Shi mengatakan al-qaidah kesemena, wa tafar rasai, memilih teman duduk dan sahabat karim, memilih teman duduk dan sahabat karim. Dikarenakan sebagaimana perkataan pepatah orang Arab, as-sohibu sahib, as-sohib itu pakai huruf apa? As-sohibu sahib, pakai sin, sahabat itu akan menyeret, sahabat itu akan menyeret, menggiri kalau dia baik akan dia kiring kepada kebaikan dan kalau dia buruk akan dia kiringkan kepada keburukan. Maka seorang mukmin itu tidak sembarangan di dalam memilih teman. Seorang mukmin itu tidak sembarangan di dalam memilih teman. Berbeda ya. Kalau kita berinteraksi. Bermu'amalah boleh dengan siapa saja. Namun yang kita jadikan teman dekat itu tidak boleh dengan sembarangan. Allah Subhanahu Wa Taala bersumbang di surat Al Kahfi ayat 28. Surat Al Kahfi ayat 28. Allah Subhanahu Wa Taala bersumbang wasir.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 di pagi dan di sore hari Ini ayat termasuk Ayat yang ajib Ayat yang mengherankan. Kenapa? Kan biasanya kita itu diperintahkan Bersabar ketika kita bersama Dengan orang-orang yang zolib Betul? Karena kita akan mendapati kezoliman Kezoliman darinya Namun di ayat ini kita lihat Allah perintahkan kita bersabar Ketika kita bersama dengan orang-orang yang soleh Ada yang bisa tahu Kenapa kita harus bersabar Bersama orang-orang yang soleh silakan Diskusi ya Kenapa kita harus bersabar Ketika bersama orang-orang yang soleh Dengan orang yang soleh jelas ada dia akan menzolimi kita Kita harus bersabar juga Dalam mendakwah ini Namun bersama orang soleh Kita juga harus bersabar. Kenapa? Karena Orang yang soleh Itu orang yang paling Konsekuen terhadap agamanya Orang yang paling Konsekuen terhadap Agamanya Contoh ketika kita sedang Berada di perjalanan Dengan orang yang soleh Macet Macet jalanan Terdengar azan Padahal Ima kita itu sedang pakai mobil Atau dengan menggunakan kendaraan Orang yang soleh itu Susah diatur Pak. Orang yang soleh Susah diatur dengan hawa nafsu kita Dia itu orang yang paling konsekuen terhadap agama. Dia akan mengatakan Saya ingin turun sekarang Saya ingin sholat Kemudian temannya Mengatakan Jangan nanti Kamu harus bayar angkat lagi Atau Kalau pakai mobil sendiri keluar Nanti kemacetnya tambah Saya mau turun sekarang Itu contoh kita bersabar Bersama orang yang soleh Konsekuen terhadap agamanya Tidak ada basa-basi Di dalam masalah agama Ketika ngobrol enak-enak Kemudian kita bercanda, namun ada hubungannya dengan agama. Maka dia langsung mengingatkan kita. Eh, kamu jangan bercanda dengan agama, bahaya ini. Itu tidak ada konsekuensi atau tidak ada ya, toleransi di dalam bercanda dengan agama. Itu contohnya Soleh. Dan kita harus bersabar dengan orang-orang yang seperti itu. ya, Karena itu pasti akan bertentangan dengan hawa naksu kita. Hawa nafsu itu pengennya berteman dengan orang yang ngajaknya santai-santai. Kalau bercanda bablas, tidak masalah. Ketika berbicara gibah, tidak diingatkan. Itu hawa nafsu itu pengennya segini. Tidak mau berteman dengan orang yang ketika ada pelanggaran langsung diingatkan. Maka Allah SWT katakan, Wasbir nafsa kema'alilladi daya da'udah, Bawang bilwayati wal-masih bersabarlah kalian yang senjata bersama orang-orang yang berdoa doa di situ itu maksudnya dua doa masalah karena doa itu terbagi menjadi dua ya doa masalah dan doa ibadat doa masalah dan doa ibadat apa itu doa masalah itu doa yang sifatnya permintaan kita panjatkan doa Rabbana hablana minal azwajina wadhurriyyatina qurrata ayun waj'alnal muttaqina. Ini ada maksudnya kepada doa mas'alah, doa permintaan. Yang kedua adalah doa ibadah. Doa ibadah itu apa? Ibadah yang kita lakukan. Ibadah yang kita lakukan itu hakikatnya doa. Namun tidak secara lisan Namun secara ha Kondisi Jadi doa terbagi menjadi doa. doa apa? Masalah dan doa Ibadah Doa masalah adalah doa permintaan Doa ibadah adalah doa, doa Atau ibadah yang kita lakukan Ketika kita melakukan Satu ibadah Itu secara tidak langsung Kalau kita itu benar-benar ikhlas Kita sedang berdoa ya Allah oh, oh, Masukkanlah saya kepada surgamu dengan ibadah ini dan jauhkanlah saya dari nerakamu dengan ibadah tersebut. Makanya ibadah itu dinamakan juga doa oleh para ulama. Dan ini pembagian doa ini banyak seperti ini dan yang lainnya itu membagi doa itu jadi doa masalah dan doa ibadah. Makanya doa di dalam ayat tersebut adalah kedua doa itu. Bersabarlah kita senantiasa bersama dengan orang-orang yang berdoa. Baik itu doa ibadah maupun doa masyarakat. Ibagi dan di disoreng. Dan jangan kalian palingkan penglihatan kalian. Dikarenakan kalian menginginkan kehidupan dunia. Dan jangan boleh. kalian ikuti orang-orang yang lalai hati mereka dari mengingat kami sementara mereka senantiasa mengikuti hawa nafsunya dan urusan mereka tercerai-berai. Itu surat Al-Kahfi ayat 21. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda di dalam hadis riwayat Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4833. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani. Surah sabda ar-rajulu ala dini khalili seseorang itu tergantung agama teman dekatnya falyanthur ahadu umman bi maka lihatlah seorang kepada siapa dia menjadikan teman dekat Kemudian Abu Sulaiman al-Khotobi menjelaskan ayat tersebut artinya adalah la hadis tersebut afdh, la tu khilil ilman rodi tadi nahwa amad. Jangan kalian menjadikan teman dekat kecuali yang kalian ketahui akan kebaikan amanat dan agamanya. Kalau kita sudah ketahui bahwa dia itu menjaga kepercayaan kita. Kemudian baik agamanya boleh kita jadikan teman dekat. Wa inna ka ilah walau tahu kau dan kauiladi Beliau mengatakan karena sukunya, kalau engkau jadikan dia teman dekat, dia akan menyeretmu kepada agamanya dan metode dia dalam beragama. Wa la tuhu rirbidinik, kata beliau, jangan kau tertipu dengan agama yang ada padamu. Jadi jangan kita merasa, oh saya masih sudah soleh Insya Allah tidak akan terpengaruh ya. Kalau mau berdakwah, tidak masalah Kepada siapa saja boleh Kepada iblis saja boleh Kita berdakwah, kalau memang ada kesempatan ya. Mudah-mudahan iblis dengar <gih artificial mail> Iblis itu orang yang uh, Zat yang ujung nanti ada pembahasan ujung misal kita akan masuk ke pembahasan tentang iblis ya wala tuh karibinidik jangan kalian tertipu dengan agama kalian wala tuh khawtir binasid jangan kalian bahayakan agama kalian dengan berteman dengan yang tidak baik agamanya dakwah boleh namun pergi bareng pulang bareng terus seperti itu itu akan menyeret Berkata Imam Ibn Mas'ud, Sahabi yang Jalil, salah seorang Sahabat, ia tabirul Nas biahdani nilai manusia dengan teman-teman dekatnya. Seindal mara la yukhadin ilmam yukjibul, karena seorang itu tidak akan berteman dekat kecuali orang yang dia kagumi. Sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, Al arwah ujnu dun Ruh itu seperti tentara-tentara. Kopral itu biasanya bergaulnya dengan kopral lagi ya. Sejajarnya dengan kopral lagi. Rajurin, rajurin lagi. Demikian juga ruh. Ruh itu biasanya dekatnya dengan yang semisal. Ruh itu biasanya cocoknya dengan yang semisal. Ruh yang baik akan nyaman ketika berada dengan orang-orang Ruh yang baik akan nyaman Ketika berada dengan Teman yang baik Dan hadis Yang terkenal juga ya, Rasulullah soal memisalkan Tentang teman yang baik Itu seperti apa? Penjual Parfum ya. Ima dia itu Akan memberikan parfumnya Kepada kita Atau Kita membeli parfum darinya atau minimalnya kita bisa mencium aroma yang enak. Itu permisalan teman yang baik. Permisalan teman yang buruk seperti apa? Pandai besi. Ima pekerjaannya itu akan membakar baju kita atau minimalnya pekerjaannya itu akan membuat aroma baju kita menjadi tidak sedap. Itu permisalan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5534. 5534. Maka kita perhatikan kepada siapa kita berteman. Kita masuk ke kaidah nomor 9. Kaidah nomor 9. Syekh mengatakan Al-hadaru minal ujubi wal tiltirari bin nafsi. Wasbada dari sifat ujub dan tertipu oleh diri sendiri. Waspada dari sifat ujub dan tertipu oleh dirinya sendiri. Ujub itu apa, Pak? Merasa bangga dengan diri sendiri, merasa besar jiwa. Atau merasa besar diri ya Merasa besar diri ini. Dia merasa wah ibadah saya sudah mantap ini Menuntut ilmu saya ini sudah mantap ini. Nah, Kajian semuanya saya kejar Sudah mantap sudah Merasa aman Tidak boleh sih. Demikian juga Ustadz Jangan merasa dia itu sudah Percasa Dakwah saya sudah luar biasa kalau mau kita bandingkan dakwah di sini dengan orang yang di pelosok saja jangan jauh-jauh dengan dakwah di zaman Rasul. Di zaman yang sama. Pergi kita ke daerah-daerah pelosok, -daerah enggak ada apa-apanya dakwah. Mereka sampai ada yang berenang dulu, pulau terpencil bahkan dakwah. Ada yang sampai perjalanan 4 jam. Luar biasa. Di sini alhamdulillah dakwah kita juga mendapat ilmu. Berapa menit sampai di sini? Maka jangan sampai kita itu tertipu dengan diri kita, merasa diri besar, baik itu dengan ilmu, ibadah maupun harta dan anak-anak, dan berbangga-bangga dengan anak-anak dan harta itu termasuk ciri orang kafir. Nafnu ya. akharu anbuwan wa auwladan. Orang-orang kafir mengatakan. Sungguhnya kami lebih banyak anak dan harta. Waqulu nahl al-sar amwalu wa abulada wa ma nasu al Di surat Sabah ayat 35. Surat Sabah ayat 35. Orang kafir itu di sifatnya bangga dengan. Harta dan anak-anak Ketika mereka menolak dakwah Mereka katakan Kami lebih banyak Harta dan anak-anak ya. Itu sifat orang kasir, Menolak dakwah Dikatakan harta Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim di surat An-Najm ayat 32, falahuzakul anfusakulku Allam bi manitaqoh. Walihana jad, kalian jangan merasa suci dengan diri kalian. Sungguhnya Allah lebih tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Itu surat An-Najm ayat 32. An-Najm ayat 32. Jadi kita jangan merasa sici betapapun amalan kita di antara contoh akan hal ini ketika sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meminta diajarkan doa oleh Rasulullah yang dia ucapkan ketika sholat maka Rasulullah katakan apa eh, Diajari untuk mengucapkan Allahumma ini Zulam tu nafsi Zulman kafirah Fahfirli manfiratan Bikindik Warhamni Inna ka'antar Allahumma ini Zulam tu nafsi Zulman kafirah Ya Allah saya telah berbuat tolim Dengan ketoliman yang banyak Ini yang diajari siapa Abu Bakar lah sedih Sebaik-baiknya umat ini Bahkan para ulama mengatakan kalaulah iman Abu Bakar Ditimbangan dan iman umat ini Ditimbangan yang lain, Saya akan lebih kuat iman Abu Bakar yang Rasulullah mengatakan Dari ubat belakang ini Ikutilah oleh kalian jalan kedua orang Setelah Abu Bakar dan Umar Maka apa kata Rasulullah Ucapkan oleh ibu Ya Allah, aku telah Menjolimi dirimu dengan kontrol iman Yang kamu Abu Bakar diajai Kita Maka jangan Sampai kita itu Merasa diri sudah suci Jangan sampai Betul, merasa diri sudah. Hadis yang atau doa yang barusan diajarkan bisa dilihat di riwayat Bukhari nomor 834 dan Muslim nomor 20 eh, 2705. Bukhari nomor 834 Muslim 2705. Berkata Abdullah ibnu Abi Mulaika, Abdullah ibnu Abi Mulaika di dalam riwayat Bukhari. Apa yang beliau katakan? Adrof tu asalir salasi dan shohabiyah, kulluhum yaqofun nifa. Allah ini luar biasa. Abdullah ibnu Abi Mulaika seorang tabi. Beliau mengatakan apa? Saya menemukan 30 orang sahabat Saya bertemu dengan 30 orang sahabat Semua dari mereka Khawatir kemunafikan terhadap dirinya sendiri Allah SWT Beliau bertemu dengan siapa? Sahabat-sahabat Yang kecil Abdullah bin Omar, Abdullah bin Abbas Luludin Zubim Maka 30 orang dari sahabat itu mereka semuanya takut akan kemunafikan terhadap diri kita ini siapa sahabat saja takut akan kemunafikan. Oleh karenanya Umar bin Khattab ketika Khuzaimah itu punya apa? yang dikabarkan oleh Rasulullah tentang nama-nama orang munafik. Berarti fatul jaman itu adalah sahabat yang memiliki rahasia-rahasia nama-nama orang munafik. Suatu ketika ada orang munafik kuwasan, maka dia katakan kepada Khalifah ketika itu jangan ikut solat. Sesungguhnya dia termasuk orang yang bisa mendapat oleh Rasulullah Itu menjadi orang munafik Maka Umar bin Khattab ketika itu mendengar hal tersebut Dia katakan, apakah saya termasuk? Allah setahun Umar bin Khattab Al-Farouq Membeda antara kebenaran dan kebahagiaan Dia katakan, apakah saya termasuk? Maka kita ini siapa? Jangan merasa aman dengan Berkata Al-Hasan al-Basri Al-Mu'minu Jama'ah ihsanan wa syafah Sifat seorang mu'min Itu mengumpulkan antara Berbuat baik Dan takut khawatir. Itu sifat mu'min Senantiasa berbuat baik Namun takut Oleh karenanya Allah SWT bersebut Walladina yudunama'ata Wahuluhum wajilatun Annahum gila rabihim rojimun di surat Al-Mu'minun Ayat 60 Dan orang-orang yang memberikan Beramal sholat Sementara Hati mereka itu takut Bahwasannya mereka akan kembali Kepada orang mereka Maka Aisyah ketika itu Bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah, apakah Orang-orang yang berkenan dengan Ayat tersebut adalah orang yang meminum khamer dan mereka mencuri maka Rasul menjawab: "Layaklah ya asidin, bukan yang anak as Walakin nahu malaikatnya yang kufur, nahu yasulun, nahu yasidapun, wahum yang kufur nahlatul malaikat. Akan tapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, solat dan bersempah, namun mereka takut amalan-amalan ini -amalan itu tidak akan diberi. Itu sifat penghuni surga. Ya, hakiki Ini. Di antara sifatnya Yaitu mereka beramal soleh Namun mereka takut Tidak akan diterima Jangankan kita Nabi Ibrahim Dan Nabi Ismail Setelah membangun Kaabah Apa yang diucapkan? diucatkan? Robbana apoban Sembilan nah, Robb kami Terimalah amalan sungguhnya poin zat yang mendengar lagi mana maka itu sifat seorang mukmin itu mengumpulkan antara berbuat amal soleh dan takut khawatir apalagi ujuk jauh orang mukmin itu jauh dari sifat ujuk amalan soleh yang ada saja takut tidak dikirim. apalagi dijadikan ujuk Kemudian Al-Hasan Abbas itu mengatakan, wal munafik itu jamaah isah isak isak atau Adapun orang munafik itu mengumpulkan sifat berbuat buruk dan merasa aman dari azab Allah. Itu sifat orang munafik. Berbuat buruk dan merasa aman dari azab Allah. Kemudian belum membaca ayat yang al kita bacakan, yaitu surat Al-Fir, ayat surat Al-Muminun, ayat. 60. Uh, membacakan ayat Innal ladzina qa uh, aluminun ya. Ayat yang lain yaitu aluminun ayat 57 Innal ladzina hum mutafashiri rabbihim susbihun. Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Itu kaidah nomor 9. Kaidah nomor 10. Kita selesaikan. Kita selesaikan kaidah nomor Ma'rifatul nafsi Al-Qa'idatul al-asyir Ma'rifatul nafsi Kailan nomor sepuluh Mengetahui kondisi jiwa Penting Mengetahui kondisi jiwa Mengetahui apa aja? Kalau mengetahui hakikat Karena jiwa itu seperti ruang Wayah alun dengan ruh, oleh ruh, oleh robi. Namun kita harus mengetahui tentang kondisi jiwa tersebut, bukan kondisi hakikatnya, terbuat dari apa, bahannya apa, bukan itu. Tapi apa? Kondisi jiwa itu yang hendaknya kita ketahui. Kondisi jiwa itu ada tiga, dan ini sudah biasa kita kenal. Kondisi jiwa itu ada tiga keadaan. Yang pertama anasul murmaina jiwa yang tenang tenang jiwanya tenang dengan keimanan istiqomah ada di atas benar tidak terombang ambing oleh fitnah ushah atau fitnah ushul itu adalah anasul murmaina Allah swt di surah Al-Fajr ayat 27 sampai 29. Al-Fajr ayat 27 sampai 29. Ya ayat muhadaful muna ilda firjihilillahom nikahom ya dan maha dieria pada kondisi alba dan pada kondisi alba. jiwa yang kembalilah engkau kepada Allah dalam kondisi Dirido dan diridoi dan masuklah Engkau ke dalam kalangan hamba-hamba dan masuklah ke dalam surga ini jiwa yang tenang. Ya. Di antara sifatnya apa jiwa yang tenang? Tenang ketika beribadah nyaman ketika beribadah Allah swt dalam Al-Baqarah di surat Al-Ra'ad ayat 28 "Al-Ladinna Aman" wa tatma'innu ala bizikrillah tatma'innul Dan orang-orang yang beriman dan mereka tenang keimanan mereka hati mereka dengan berzikir kepada Allah ketahuilah bahwasanya dengan berzikir hati itu bisa tenang Kemudian kondisi terjawat yang kedua yaitu ittiba' sunnah Jiwa yang senantiasa melawan, jiwa yang senantiasa melawan. Kalau yang pertama tadi apa? Jiwa yang tenang, kalau yang itu senantiasa melawan. Melawan apa? Melawan hawa nafsunya. Jadi hawa nafsunya itu senantiasa berusaha untuk menyesalkannya. Namun jiwanya itu senantiasa melawan. Allah SWT bersyukur di surat Al-Qiyamah ayat 2 Dan aku bersumpah dengan jiwa yang sentiasa melawan Kemudian kondisi jiwa yang ketiga Yaitu Al-Ammarah Isu Yang sentiasa menjeruh kepada kemudian Itu kondisi jiwa yang ketiga Al-Ammarah Isu yang senantiasa menjuru kepada keburukan, menjuru kepada keburukan, senantiasa menjuru agar berbuat maksiat, melakukan keharaman-keharaman, senantiasa menyeret kepada perbuatan yang hina dan seterusnya. Jadi ini apa? Surat Yusuf ayat 53. Surat Yusuf ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ugali 'uni. Innannas la'amma ratul bisu rabbih." Allah menjelaskan tentang perkataan Yusuf, "Dan saya tidak menganggap jiwa ini suci." Sesungguhnya jiwa itu sentiasa menyeru kepada ini sifat jiwa yang punya. Dan Seseorang itu Tidak mesti memiliki hanya Satu sifat atau satu jenis jiwa saja Bisa jadi Di satu hari Seseorang memiliki tiga jenis Macam jiwa ini Di pagi hari dia memiliki jiwa Yang tenang Di siang hari jiwa yang melawan Namun di pagi hari wajib Bila dia memiliki jiwa yang Menyeret kepada jadi tidak mesti hanya memiliki satu macam jiwa saja ya. Maka ini termasuk sesuatu yang penting agar kita bermuhasabah diri. Jiwa kita ini sedang kondisi apa sekarang? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh Kami telah memilih dari hamba dan mereka itulah orang-orang yang dimuliakan, dan mereka dan kami akan dan kami telah waliaskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang zalimi diri mereka sendiri dengan berbuat keharaman atau meninggalkan kewajiban. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan, hanya melakukan kewajiban dan meninggalkan keharaman. Wa minhum saddu fil sayyiat min izzillah, dan di antara mereka ada yang berdosa walaupun adalah yaitu orang-orang yang di samping mengerjakan yang wajib mengerjakan yang senang di samping meninggalkan yang haram meninggalkan yang makruh dan berlebih-lebihan di dalam perkara yang mubah adalah orang-orang yang sadar dengan maka kita lihat jiwa kita ini sedang seperti apa jiwa yang senang kepada keharaman atau jiwa yang senang dengan hal-hal yang baik kita harus cek jiwa itu di antara yang ayat sebagaimana Sheikh di dalam kitabnya Asrufah Fi Tasdiyil Lafs. Sebagai penutup, ya, kita tutup dengan perkataan Umar bin Khattab yang diriwayat oleh Junah Al Shaybah, "Hasyimu Al Fusaku, Komblah Atu Hasan." Hiaslah jiwa-jiwa kalian sebelum kalian yang dihisab. Wazimu Al Fusaku, Komblah Atu Timbanglah amalan kalian sebelum kalian nanti yang di watazayyanu lilhaqqi akbar dan bersiaplah dengan perkumpulan yang terbesar nanti di yaumul mahsyar akan ditampakkan apa yang ada di dalam hati kita tuqaduna la tadhlamu min khafif bihari yang tidak ada satu hassib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu itu saja ya Lebihnya saya mohon maaf Alhamdulillah kita sudah Menghansiakan 10 kaedah Yang disebutkan oleh Syahat Al-Azhar Di kitab yang Ashruf Fi Tazkiyatin Nafs 10 kaedah dalam penyucian jiwa Yang mudah-mudahan kita semua Bisa mengamalkan kaedah-kaedah tersebut Dan Allah SWT Sedang kiasa menolong kita Di dalam Setiap urusan kita bersama Sebelum ditutup ada pertanyaan 3 oke. Ya. Eh. ada pertanyaan tentang jiwa yang seorang yang mudah marah, cepat emosi, dan ini biasanya laki-laki ya. Kalau ibu-ibu, alhamdulillah ya. Laki-laki terkadang memiliki sifat mudah marah. Bagaimana mengobatinya? Allah Taala Yang pertama itu kita berusaha dan biasa mempelajari sirah-sirah Nabi, mempelajari sirah para sahabat. Bagaimana ketika mereka Rasulullah itu tidak pernah marah dalam urusan pribadi tidak Rasulullah tidak pernah marah dalam perusahaan pribadi Ketika al -usaha. ya Itu eh, apa, melihat ada orang yang menyirimkan makanan kepada Rasulullah Kemudian apa? Sebar seperti itu ya, piring kemudian piring makanan. Maka apa kata suruh selselan. Rabbuhuhu ibu kalian sedang cemburu cukup Kalau kita bagaimana? Kita ada satu lagi ada tahu ini, lagi ada tahu. Ada orang yang kirim makanan tahu itu. Istri kita di table sebuah dia, di tengah ada dibubul semua. Kira-kira bagaimana ya? Pasti marah ya. Ini makanan untuk tahu kita dipukul se- ratakan semuanya. Astimar, bagaimana semua itu tidak marah Dalam urusan pribadi ini, urusan sekali itu? Namun beliau marah ketika mendengar saran kasir yang menyembelihkan beliau, yang melukuluk agama beliau, beliau mengatakan, ini hukum bila aku datang kalian dengan membawa sembelihan. Maksudnya apa? Jadi, ya. Itu diperbolehkan untuk menyeberi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah orang yang bersama. Kalau tak berboleh bagi Yusuf, -Yusuf. Masyarakat. Ketika agamanya yang diolah-olah. Ketika perusahaan pribadi. Maka dengan mempelajari anak-anak. Rasa ada Jin di dalamnya tidak? Lelaki okay, itu bolehkah mencari? Ketika sedang malas, nah tidak ada. Ya, Kadang-kadang jiwa itu terhadap perubatan. Wan Nazir membelokkan al dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang belum berubah. Maka Al-Quran berubah dan tidak hanya untuk orang yang diserbuan saja, untuk orang yang sakit gigi, sakit kepala dan yang lain. Termasuk orang yang sudah marah tak ada kunci yang kurang. Maka mudah-mudahan dengan hal tersebut. Dan yang paling penting juga jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk berdoa dan berlatih. Dikarenakan jiwa itu, akhlak itu, itu terkadang ada yang sifatnya jipri, mawaan. Jadi ada orang yang mawaannya memang mudah Namun yang banyak ada itu harus dinaik. Jadi kalau orang yang tidak pernah Mengatakan sayang kepada istrinya Berat rasanya Kalau ya, mengucapkan sayang kepada istri Serasa ada sesuatu 5 kilo Di sini, berat ya. <tik> Tapi kalau sudah dilatih Satu kali, empat kali, tiga kali, empat kali Udah, demikian juga adalah Proses menahan amarah. Satu Pertama kali susah Berat, tapi lama-kelamaan Insya Allah Dengan banyak kita pertolongan kepada Allah Insya Allah untuk salat saja persediaan salat sallallahu alaihi wa